Aku juga sempat suka sama orang, tapi dia udah punya pacar. Tapi dia menangnya, dia punya kesempatan lebih dulu dekat sama orang itu. Dan ini lagu buat kalian yang pernah ngerasain sama kayak aku.